Assalamualaikum. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat pemberdayaan umat. Di era digital saat ini, jamaah dan remaja masjid menghadapi tantangan baru. Dunia bergerak cepat, teknologi semakin canggih, dan cara berdakwah serta berusaha pun ikut berubah. Bisa jadi, di antara jamaah kita ada yang sedang terpuruk bisnisnya, ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah dan kuliah, Bahkan bisa jadi ada yang belum mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Karena itu, masjid memiliki peran strategis untuk membekali umat dengan ilmu yang relevan dengan perkembangan zaman. Bisa jadi pula di luar sana ada orang-orang yang bingung ingin menyalurkan dan menginfakkan hartanya kemana? Tidak tahu program dakwah apalagi yang harus ia bantu? Disinilah pentingnya masjid mempublikasikan semua kegiatan dan programnya secara maksimal di era digital ini. Masjid memiliki peran penting untuk menghadirkan solusi yang bermanfaat, produktif, dan bernilai dakwah, sekaligus memberi cahaya dan harapan bagi jamaah dan masyarakat sekitar. Pelatihan AI dan robot marketing auto posting untuk jamaah dan remaja masjid. Pelatihan ini dirancang khusus agar mudah dipahami, praktis dan langsung bisa diterapkan untuk mendukung dakwah digital, promosi kegiatan masjid, pengembangan usaha jamaah, UMKM dan bisnis kecil, pengelolaan media sosial masjid yang lebih aktif, manfaat untuk masjid, jamaah dan remaja masjid. Promosikan kegiatan masjid keribuan jamaah dalam grup Facebook Perkecamatan dan Kelurahan se Surabaya hanya sekali klik. Masjid Anda bisa lebih populer dan terkenal bukan hanya di kalangan tertentu, tapi bisa jadi viral dengan robot marketing auto-posting. Donatur dan musinin bisa jadi bukan hanya jamaah dekat masjid, tapi masyarakat se-Surabaya berkat tools promosi yang handal. Meningkatkan kepercayaan jamaah dan donatur kepada takmir dan program-programnya. Menarik dan menambah donatur baru untuk kegiatan-kegiatan masjid lainnya. Membuka peluang usaha dan kemandirian ekonomi jamaah dan remas. Remaja masjid lebih produktif dan visioner. Agar hati anak-anak kita dan remaja masjid terpaut ke masjid. Fasilitas yang didapat. Gratis e-sertifikat. Gratis aplikasi robot marketing. Disediakan produk bagi jamaah yang belum punya usaha. Pelatihan dilaksanakan langsung di masjid. Biaya. Seikhlasnya. Tidak memberatkan Teknis pelaksanaan Tempat Masjid Anda Tanggal Menyesuaikan Waktu Menyesuaikan Materi AI dan robot marketing untuk optimasi dakwah dan usaha jamaah Ikhtiar bersama memakmurkan masjid Pelatihan ini bukan sekadar belajar teknologi, tetapi bagian dari upaya memakmurkan masjid dan memberdayakan umat Jamaah makmur Masjid tambah makmur. Insya Allah kami siap berkolaborasi dengan takmir masjid untuk menghadirkan pelatihan yang bermanfaat, relevan, dan bernilai ibadah. Hubungi kami. Pesantren Terbuka Indonesia. Pesantrenterbuka.web.id 0851-8008236